بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أشمعين أما بعد كتاب أن يدك Ujian demi syukur kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza Wajalla. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Darussalam Salam Purbalingga. Kita berharap, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar radio 12 FM di Solo 3 dan sekitarnya. Para pendengar dari Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di manapun Anda berada dan juga para pemirsa Yuf TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadhan adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Di antara keistimewaannya bulan ini memiliki banyak nama. Ada yang menamakannya bulan puasa, ada yang menamakannya bulan sedekah, ada yang menamakannya bulan Al-Qur'an. Dinamakan bulan puasa karena di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Dinamakan bulan sedekah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau menjadi amat sangat dermawan sekali. Di luar Ramadan beliau dermawan Tapi begitu masuk bulan Ramadan Beliau menjadi super dermawan Dan juga dinamakan dengan Syahrul Quran Bulan Al-Quran Kenapa kira-kira dinamakan bulan Al-Quran Al Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran Apa maksudnya Diturunkan kepada Rasul salallam, Atau diturunkan gimana maksudnya Sudah kita pelajari nah, dalam tafsir al-Qadar yaitu bulan Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari mana dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Syahru Ramadzanalladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi kenapa dinamakan Ramadhan bulan Al-Qur'an? Karena di dalamnya Allah turunkan Al-Qur'an. Sebab yang lain, kenapa bulan Ramadhan dinamakan bulan Al-Qur'an? Karena di bulan itu Malaikat Jibril alaihi salam mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengulangi hafalan Al-Qur'an setiap malam. Ya, Malaikat Jibril di bulan Ramadan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam untuk mengulangi Mengecek hafalan Al-Quran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Fatimah radhiyallahu anha, Inna Jibril beliau berkata bahawa Rasulullah Sallam bersabda, Inna Jibril kana yuaribun quran kulle sana marrah, bawasanya Malaikat Jibril mengecek, mengetes. Ha, hafalan Al-Qur'anku Setiap tahun sekali Wa innahu A'radhanil a'am Marratin Tahun ini Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Aku dicek dua kali Dalam satu tahun oleh Malaikat Jidri Biasanya setahun Sekali Tahun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dicek hafalannya berapa kali? Dua kali ada Apa ini? Beliau mengatakan: "Wala aral ajal illa kadif tarab." Rasulullah SAW mengatakan: "Saya merasa bahwa ajalku sudah dekat. Kemarin-kemarin masih jauh sekali-sekali menjelang ajalnya Nabi SAW dua kali." Dan ini dalam hadith riwayat Bukharul Muslim. Dalam Muslim Ahmad disebutkan bahawa kejadian itu di bulan Ramadhan. Yalqahu kunda laylatin yudari suhu Al quran Bahawa mereka Jibril mengetes hafalah Nabi SAW, mendengarkan bacaan Nabi SAW, mengajari Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadhan. Ini di antara sebab kenapa bulan Ramadhan dinamakan Syahrul Qur'an. Bagaimana kita menghayati bulan Ramadhan ini sebagai bulan Al-Qur'an? Apakah kita dengan banyak-banyak beli Al-Qur'an? Atau Al-Qur'an yang sudah 10 tahun sejak awal pernikahan belum pernah disentuh, kita lapi debunya kita bersihkan. Karena saking lamanya mas kawin itu gak pernah di sentuh kemudian kita kasih minyak wangi ya, seperti jimat yang dicamasi setiap bulan surah ya. apakah itu yang kita lakukan untuk menghayati bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran tentu bukan itu dalam menghayati bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran sekurang-kurangnya ada tiga level ada beberapa level Tiga. Level pertama, kedua dan ketiga. Masing-masing jadi -masing kita nanti silakan mengecek kira-kira kita level pertama, kedua atau ketiga. Level yang pertama. Kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan cara belajar membaca Al-Qur'an dan memperbaiki bacaan. Ini level yang pertama. Latihan membaca Al-Qur'an dan memperbaiki bacaan. Level yang pertama ini untuk siapa? Untuk yang masih buta huruf. Buta huruf apa? Buta huruf Al-Qur'an. Masih ada enggak? Ada atau banyak? Banyak. Sungguh amat disayangkan. Beragama Islam. Sudah beragama Islam selama 40 tahun, 30 tahun, 70 tahun. Karena beragama Islamnya anuwarisan dari orang tua. Sejak lahir sudah beragama Islam. Akan tetapi belum bisa baca Al-Quran. Atau bisa Tapi Glorital Gradul Alias terbata-bata Saya katakan Sangat mengenaskan Seorang muslim Putah huruf Al-Quran Tidak bisa membedakan Antara Ba dengan Ta Antara Ta dengan Ya antara bak dengan nun bak dengan nun kan titiknya sama-sama satu yak sama tak kan sama-sama titiknya dua bingung kibak apa nun ikita apa ya? Hah. dan ironisnya buta huruf ini juga menjangkiti Para akademisi Sebagian dari akademisi Yang mereka punya gelar S1, S2, S3 Profesor Tapi dalam ilmu sains Bahkan kalau perlu mengambil doktornya di Luar negeri Merasa bangga ketika memiliki gelar doktor akan tetapi tidak merasa malu ketika belum bisa baca Al-Qur'an. Orang-orang yang seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgung. Di dalam sabda beliau di suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Di dalam tarikh beliau Dan hadith ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani Bahawa Rasulullah SAW bersabda Inna Allah yubhidhu kulla alimin bidunya Jahidin bilakhir Sungguh Allah murka Sungguh Allah benci dengan orang-orang yang pintar dunia ilmunya, ilmu dunia tapi maaf jahil ilmu akhirat. Ini orang yang dimurkai sama Kalau masalah bisnis jangan tanya. Lancar ahlinya. Ya. Yeah. Spesialis bisnis. <laughs> Mau bisnis apa? Oke. Okay. Tapi masalah Al-Quran, nanti dulu. Yeah. Dikesampingkan. Dikhawatirkan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan belakangan ini, kalau yang ayat tadi ya, orang memang kesehariannya belajar ilmu umum, kemudian minim kelas. Uh, Sulit baca Al-Quran Atau terbata-bata Mungkin bisa ditolerir oleh sebagian kalangan Akan tetapi di zaman kita ini Ada dua golongan Yang menurut saya parah ya, Golongan yang pertama ini Dia rajin ngaji, Rajin menghadir pengajian Sampai belasan tahun Sampai puluhan tahun Penampilannya juga kemana-mana islami Akan tetapi suruh baca Al-Quran Masih sulit Kesulitan Membaca surat Yang seharusnya sehari Dibaca minimal 17 kali Surat apa? Al-Fatihah Masih kesulitan Masih terbata-bata Masih terpatah-patah Tapi kalau disuruh menyebutkan Aib orang lain fasihnya luar biasa ini muncul fenomena yang memprihatinkan. Ada sebagian kalangan di zaman kita ini, sebagian dari mereka, nggak semuanya. Kalau disuruh menyebutkan aib, aib ustadz, ya, aib mobil, aib dai, itu aib ulama, itu pasrah sekali. Apa luar kepala? Tapi suruh baca al-fatihah, ya, takjudnya masih banyak salah. Ini golongan yang pertama. Penampilannya masya Allah, tapi Naudzubillah Himel darit, praktek bacaannya masih sangat jauh dari potret ideal. Golongan yang kedua, ya, adalah sebagian. Ini sebagian, nggak semua. Sekali lagi saya tidak suka model-model gebeya, Uyah Makanya dari tadi saya pakai kata apa? Sebagian. Nah, golongan yang kedua, sebagian dari orang-orang yang sudah memakai titel sarjana agama Sudah sarjana agama Tapi baca Al-Qur'annya masih tidak masih betul Kenapa? Karena terlalu disibukkan dengan belajar filsafat ya, Pemikirannya Plato, pemikirannya siapa lagi? Aristoteles Terus pikirannya siapa lagi? Sokrates apalagi Aristoteles, Sokrates ah, saya lupa. Aja. Kalau disuruh menyebutkan pemikiran para ahli usaba qasī, tapi suruh baca Al-Qur'an gerendet-gerendet dan membawa gelar sarjana agama. Ini mau sebagian. Sekali lagi apa? Semendian. Maka buat orang-orang yang masih kesulitan membaca Al-Qur'an masih belum lancar membaca Al-Qur'an. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk semangat belajar Al-Qur'an. Kalau perlu mulai dari ikhlaq jilid satu. Ustadz bis 2 putuh. Sudah punya cucu, maka suruh ikhlaq jilid satu. No problem. Ya suruh belajar lagi Aba Ba-a Aba Ta-ta Aba Ba-ba-a Aba Nggak apa-apa ya Jangan malu karena sebagian orang di zaman kita ini kalau ikut tahsin, ramainya di awal tok ketika masih belajar teori ketika sudah praktek, suruh baca satu-satu, mundur, teratur dan ini dikeluhkan. dikeluhkan oleh sebagian yang mengajari tahsin di masjid-masjid dan kadang-kadang di -kadang musyawhid, namun sewu ya. Kadang-kadang malah yang mundur-mundur itu justru yang kadang-kadang ngimami. -kadang Enggak semuanya, sebagian. Ya, sekali lagi sebagian. Apa? sebagian. Saya perlu saya ulang ulangi-ulangi nanti. Saya takutnya nanti keluar dari sini Ustaz mengatakan imame orang pada bisa macam Quran. Saya katakan sebagian. Kenapa kok mundur teratur? Karena malu. Ketahuan ternyata masih salah panjang pendeknya, masih keliru-keliru fa dengan wa. Belum lagi nanti huruf a'innya belum nanti huruf sin kebalik sama shin ya. maka ini adalah sesuatu yang perlu kita perbaiki kalau perlu mulai dari awal belajar makharijul huruf ya. tempat keluarnya huruf bagaimana antara tof dengan kaf perbedaannya di mana antara a dengan a bedanya di mana antara h dengan h bedanya di mana sama-sama dari kerongkongan akan tetapi ini tempatnya di dalam ini di tengah ini di dekat dengan mulut perbaiki bulan Ramadan bulan al, al quran jangan pernah malu untuk belajar malu itu kalau nyolong rambutan itu malu belajar kok Malu, jangan malu ya. Ini level yang pertama Level yang kedua Ustaz Alhamdulillah saya sudah lancar Membaca Al-Kohan Alhamdulillah saya sudah pernah ikut tahsi Saya sudah punya ijazah ya. Sudah pernah Nyebeleh ingkung Syukuran haram Al-Qur'an Sudah lancar Maka level yang kedua adalah Memperbanyak membaca Al-Qur'an Bagi yang sudah lancar Sudah benar Sejujurnya maka naiklah Ke level berikutnya Apa level berikutnya Yaitu Belajar apa? Memperbanyak Membaca Al-Qur'an Memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama kita, para ulama salaf kita dari khalaf para sahabat dan juga oleh sebelumnya Rasulullah SAW dan juga para ulama saudara mereka. Makanya Imam Ibn Rajab Al-halim dari beliau mengatakan bahawa para ulama salaf terbiasa di bulan Ramadhan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di dalam solat atau di luar solat. Contoh yeah. Seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab Beliau biasanya di bulan Ramadan Menghatamkan Al-Quran Setiap 8 hari sekali Setiap 8 hari sekali ya Sekitar semingguan, lah. sekitar semingguan. Berarti dalam Ramadan berapa kali? 4 kali Kemudian ada seorang imam namanya Qatadah Dari kalangan tabi'i Beliau menghutamkan Al-Qur'an Setiap 3 hari sekali Berapa? 3 hari sekali Berarti di bulan Ramadan berapa kali? 10 kali tuan angkat tangan yang seperti ini Sini ngarap orang angkat tangan ini siapa? Qatada. Ini contoh. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Imam Ibn Rajab dalam kitab Beliau Lapa'iful Ma'arif. Beliau menyampaikan contoh-contoh bagaimana para ulama kita itu berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Tentunya ini buat mereka yang sudah lancar. Ya. Karena Nusayu. Saya katakan. Saya kasih level-level itu. Karena Nusayu di zaman kita ini. Ada orang yang belum benar baca Al-Quran. Tapi sudah. Nyong hatami misping lima. Si macam ni keperluan. Ya, Jika salah salah berarti kan iya kalau salahnya salah yang masih bisa ditolerir. Salahnya kadang salah salah yang fatal. Lahan jadi kesalahan yang fatal, bisa merubah makna. Ya kalau memang levelnya masih level pertama, ya level pertama saja. Ibarat ngusai bu, ya, masih kelas 1 SD, jangan masuk kelas 6. bingung nanti. Ya, tidak apa-apa. Itu namanya. Tahapan di dalam belanja Bahkan Sebagian ulama kita Contohnya Imam Malik Ibn Anas Beliau itu kalau sudah masuk bulan Ramadan Pengajian-pengajian Yang biasa beliau sampaikan Off Apa off? Berhenti dulu Karena beliau ingin Baca al -Qurna. Kalau boleh saya katakan Kemarin itu ngecas orang lain, sekarang apa? ngecas sendiri makanya insya Allah kita juga mau off ini pengajian ini pengajian terakhir insya Allah ini pengajian terakhir dan kita akan libur panjang nah, insya Allah sekitar satu setengah bulan insya Allah kita akan masuk lagi, akan belajar lagi insya Allah pada hari Rabu tanggal 20 Syawal. 20 hari setelah Idul Fitri yang bertepatan dengan 5 uh, 5 Agustus. Ya, 5 Agustus. Monggo diingat-ingat dicatat. Jadi pertama karena memang kita pengen ya punya kesempatan untuk membaca Al-Qur'an lebih banyak, ini yang pertama. Yang kedua karena memang teknisnya sulit ya di bulan Ramadan teknisnya sulit karena e, buka puasa, kemudian bentar lagi traweh, ya jadi memang sulit untuk kita teruskan, di bulan Ramadan ini para ulama kita itulah suri toladan dari para ulama kita, nah sekarang kita bagaimana? bagus seandainya kita memang sudah lancar membaca Al-Quran bagus kalau kita bikin target Bikin apa? Tarjek InsyaAllah Di bulan Ramadhan ini Saya akan membaca Al-Quran Menghatamkan Al-Quran Sekali dalam bulan Ramadhan ya. Sekali dalam bulan Ramadhan Ustaz, masa quran Qadil gue bisa khatam? Bisa Yang penting Ada taufik dari Allah wa ta Kemudian kita punya apa pengaturan waktu jadi kita bisa mengatur waktu saya akan kasih contoh saya akan kasih contoh cara teknis ya menghafalkan quran dalam satu bulan dan teknis ini boleh panjang gunakan boleh tidak ya mungkin panjangnya sudah punya teknis sendiri monggo karena teknis yang akan saya sampaikan bukan wahyu ini adalah apa ini adalah Teknis cara, ya, cara saja. Gimana sih? Kita menghafalkan Al-Quran yang setebal itu dalam satu bulan dengan cara yang tidak terlalu berat. Ya. Al-Quran berapa juz? 30. Tahu kan semuanya? Karena konon pernah ada, ya, konon pernah ada, ya, seorang, ya, nggak tahu seorang, pokoknya. Uh, Mowisuda, orang yang hatam uh, Santri-santri hatam uran, Tanya, ini Masya Allah uh, Sudah berapa jus ini? Ya? Sudah 30 jus uh, Berapa jus lagi? kita <laughs> Ini sudah hatam mas <laughs> Adilah, 30 jus 30 jus Katakanlah 1 bulan 30 hari Berarti kalau kita Pengen hatam dalam 1 hari kita Membaca 1 jus 1 jus di sebagian mushaf al-Quran itu 10 lembar Berapa lembar? 10 lembar 10 lembar itu Sama dengan berapa halaman? 20 halaman Lembar itu berarti bolak-balik Lembar itu bolak-balik Kalau halaman berarti Satu muka Berarti kalau 10 lembar itu Sama dengan 20 halaman Bagaimana kita membaca 10 lembar Di dalam satu hari Kalau ingin panjangan Bisa panjangan bagi Menjadi 5 waktu sholat Kita sehari sholat berapa kali? 5 kali Berarti kalau dibagi 5 waktu sholat Setiap sholat kita membaca 2 lembar Dua lembar ini bisa penjelangan bagi lagi, satu lembar sebelum sholat, satu lembar sesudah sholat. Dan ini akan memotivasi kita untuk berangkat ke masjid lebih gasy. Yang biasanya berangkatnya ketika azan baru berangkat, atau bahkan ketika khomat baru lari-lari di bulan Ramadan ini, latihan ya, seperempat jam sebelum Adhan sudah berangkat ke masjid sampai di masjid, duduk, baca satu lembar saja habis sholat, selesai tikir, selesai sholat sona, baca lagi satu lembar, ini juga latihan, sabar karena ada sebagian orang begitu, salam wa'alaikum ini baru ke hadap kanan, hadap kiri sudah sampai di kantor sudah sampai di sawah, nah, jadi cuma salamnya sekaligus, latihan ya latihan, habis sholat duduk dulu, baca Al-Quran berarti, subuh panjenengan dapat dua, duhur dapat dua ashar dapat dua magrib dua, isya dapat dua selesai isya eh alhamdulillah sudah dapat satu jiz ringan insyaallah tapi butuh konsistensi uh, Istiqomah Ya Jangan hari pertama lah uh, Hari keduanya Lupa Memang disiplin ini butuh apa? Butuh latihan Tanpa terasa ternyata sudah Begitu masuk bulan Ramadan terakhir Uh Sudah sampai juz, juz sama Masya Allah Ah Ini kalau mereka yang pengin khatam bulan Ramadan berapa kali? Satu kali. Ustaz, saya sudah terbiasa khatam sekali dalam bulan Ramadan. Saya pengin dua kali, Ustaz. Mudah. Tinggal di kalikan saja dua. Kalau setiap sholat, Anda yang ingin khatam sekali dalam satu bulan, setiap sholat Anda membaca dua halaman, Berarti kalau pengen dua kali atam, pandai dengan baca berapa? Empat. Dua lembar sebelum sholat, dua lembar sesudah sholat. Begitu sholat isya, sudah dapat wajus. Itu sholat isya, Ramadan pertama. Ya Ustaz, bukan, bukan Ustaz isya. Kita kan terawai. Ya habis terawai. Ya kan? Ini saya dapat informasi, katanya di bulan Ramadan ini pemuda masjid Agung ini mengadakan Tadarus Al-Quran setiap habis terawih ya, Ini bagus Ya, Gak tahu ini modelnya apakah tahsin Atau membaca, saya kurang faham Tapi ini ada info seperti itu Syukur-syukur ada tahsin Syukur-syukur apa? Tahsin bagi mereka yang belum bisa Atau bagi mereka yang belum lancar Ini kalau yang ingin khatam Sebulan dua kali Kalau yang ingin khatam sebulan tiga kali, bagaimana? Enam lembar setiap sholat Tiga lembar sebelum sholat Tiga lembar sesudah sholat Bisa, saya ingin kayak eh, sahabat Ubay ibn Ka'ab Saya ingin setiap pekan Berarti berapa kali khatam? Empat kali Berarti berapa nih? Berapa lembar? Delapan lembar Setiap kali sholat, empat lembar sebelum sholat empat lembar sesudah sholat ini sekedar teknis ustaz, saya gak bisa ustaz. saya kerja di PT, ustaz gak mungkin saya ya sudah, kalau memang gak bisa, ini kan teknis saya kasi ini, apa lah? teknis kalau panjenengan punya waktunya saya punya waktunya habis asar saya akan baca, setiap habis asar satu juz monggo, gak apa-apa saya punya waktunya habis subuh Ustaz. Saya punya waktunya malam hari, Ustaz. Sebagian ulama, sebagian ulama, seperti Imam Ibn Rojab, beliau menyebutkan bahawa Afdolnya malam-malam. Afdolnya malam-malam. Karena Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW untuk mengecek hafalannya di malam hari. Kenapa, Ustaz, kok malam-malam? Kata Imam Rojab, karena di malam hari itu biasanya kesibukan sudah berkurang, kemudian semangat semakin kuat, kemudian suasananya apa? Suasananya hening sehingga lebih mudah untuk tadabbur, ya? Ini uh, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Fleksibel. Kalau bisa malam, ada sebagian orang kalau malam malah ngantuk. Saya malah enggak ya. bisa, Ustaz. Iya, kalau nah, kalau baca Quran kalau malam malah terlihat kan khusyuk banget. Tapi khusyoe itu Gak terdengar bacaannya Yang terdengar apa? Nah gue Malah yang terdengar dengkurannya Balapan yang sampingnya baca Yang sampingnya mendengkur nah, Ya kalau memang seperti itu Sekali lagi kembali kepada kondisi masing-masing kalau dia enjoy-nya habis subuh monggo, enjoy habis duhur monggo, ada waktunya habis asar monggo, ada waktunya habis magrib monggo, yang penting kita yang sudah lancar membaca Al-Quran, ditarajetkan kalau bisa berusaha untuk khatam Al-Quran. Diusahakan. Sudah. Ini level yang berapa ini? Yang kedua. Level yang ketiga. Apa yang Ustaz? Level yang ketiga Adalah berusaha Untuk memahami Dan merenungi Al-Quran Ini level yang ketiga Berusaha Untuk memahami Dan merenungi Al-Quran Ini buat mereka yang sudah lancar, sudah bisa baca Sudah saatnya kita ini berusaha memahami apa yang kita baca Ada seorang uh, ulama' ya, Ada seorang ulama' yaitu Iyaz ibnu Mu'awiyah Yang wafat pada tahun 122 Hijriah Beliau mengatakan bahwa perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak paham isinya seperti seorang prajurit Dapat surat instruksi Dari raja Malam-malam gak ada lampu Malam-malam gak ada Lampu Bingung isine apa Sehingga satu malam Suntuk itu gelisah Itu perumpamaannya Kata beliau Orang yang membaca aruan tapi tidak Paham Anjir kan gelisah enggak, baca Al-Quran enggak paham? Enggak Ya monggo, ayo kita perbaiki Ayo kita perbaiki Jadi tadabhur Al-Quran Memahami, merenungi Kemudian mengamalkan Itulah tujuan utama Al-Quran, diturunkan Makanya di dalam surat Muhammad ayat 24 dalam surat Muhammad ayat 24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Afala yatadabbarun quran Kenapa mereka itu tidak mentadaburi al-Quran Kenapa mereka tidak meresapi makna al-Quran Am'ala qulubin aqfaluhah Atau memang hati mereka ini sudah terkunci Subhanallah jadi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya baca tadi. Surat apa tadi? Muhammad ayat berapa? Ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat seakan-akan orang-orang. Yang tidak mau mentadaburi Al-Quran hatinya ini sudah terkunci. Sudah dikembang. Na'udhu min amin Makanya. Kalau orang itu ingin merasakan nikmatnya membaca Al-Quran adalah ketika dia bisa memahami isi dari kandungan tersebut. Dan ini harus kita usahakan. Misalnya nih, panjangan punya istri atau ibu-ibu eh, ya. Ibu-ibu punya suami kerja menjadi TKI di Arab Saudi. Dapat surat seneng gak? Seneng gak? Seneng. Dapat surat masa gak seneng? Ya. Yeah. Dapat surat. Setiap bulan dapat surat, dapat surat. Begitu dapat surat, langsung dibuka, dibaca. Mungkin sampai haram berkali-kali membacanya. Baca apa nya? Suratnya. Saking kangennya. Suatu hari, kok suami ngirim surat pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ya. Kemudian di atasnya ditulis bahasa Indonesia. Penting bu. Kira-kira ibu ini akan berusaha mencari santri enggak? ya akan cari, cari, cari. ini Siapa ini yang bisa terjemahkan? Tolong, saya tak bayar enggak, Bapak? Itu padahal surat dari siapa? Surat. Ini Al-Quran surat dari Allah Subhanahu Wa Taala Surat dari zat yang menciptakan kita. Surat dari zat yang memberi rezeki kita setiap detik. Risalah dari Zat yang memberi nafas kita. Yang memberi kita rumah, yang memberi kita mobil, yang memberi kita tanah, yang memberi kita makan, minum, yang memberi kita anak. Apakah kita tidak tergerak untuk berusaha memahami surat yang dikirim oleh Allah kepada kita? Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika membaca Al-Quran, beliau berusaha untuk menghayatinya. Dan diantara bukti penghayatan beliau, ketika membaca Al-Quran, beliau nangis. Kenapa nangis? Faham. Coba sekarang, kalau baca buku cerita, baca buku cerita, ya, yeah. pakai bahasa yang kita enggak faham. Jangankan bahasanya hurufnya aja enggak faham huruf apa Cina misalnya, huruf Cina yang kayak apa kayak lidi itu kan ya. apa panjangkan bisa nangis baca itu, nangis karena gak paham <tosan> tapi kalau kita paham, kita bisa menghayati makanya Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran, beliau menangis sering, sebagaimana diceritakan oleh Amdulillah Salah seorang sahabat Nabi sallallahu bapaknya Al-Mutarrif beliau bercerita, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusolli. Pada suatu hari aku datang ke rumah Nabi sallallahu saat itu beliau sedang salat. Sampai saya di situ wali jawfihi azizun ka azizil mirjali ya'ni yabki. Sampai saya di situ Nabi sallallahu sedang salat saya mendengar suara gemuruh. Dari dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih, karena beliau sedang menangis menghayati apa yang beliau baca. Hadis riwayat Nasair dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Albaih. Itulah membaca Al Quran yang membuat hati itu tenang. Al Habedikirilahi Taqmainul Kulu. Karena ada sebagian orang Ustaz, katanya saya, saya lagi galau Ustaz. Saya gejak banyak masalah saya bilang baca Al-Qur'an. Ustaz saya sudah baca bolak-balik tapi tetap saja galau karena bacanya tidak diiringi dengan penghayatan. Makanya para ulama kita dahulu berpesan, "Moco Qur'an sak maknane." Membaca Al-Qur'an dengan maknanya. Yes. Gimana Ustaz teknisnya? Teknisnya bonggo. Ya. Yes. Pancangan minimal punya Al-Quran terjemah ter Minimal lah, minimal Syukur-syukur punya tafsir Al-Quran Yang ringkas terlebih dahulu Kalau mahu belum bisa beli tafsir Al-Quran Beli Al-Quran terjemah Ada sebagian orang kenapa enggak beli Al-Quran terjemah? Lara, larang, Ustaz Lagi, kelambinggu baca orang larang Subhanallah ya Beli Al Quran terjemah yang harganya siapa yang jualan Quran terjemah di sini harganya berapa? 100, 150 ribu. Beli Al Quran 150 ribu seumur hidup sekali. Tidak bisa. Nyicil motor saben bulan berapa? 500. Nyicil motor setiap bulan 500, bisa? Jangan-jangan di sini ada yang enggak punya Quran terjemah di rumahnya. Habis ini beli, ya. Habis ini beli, cari Quran terjemah, baca. Ya kalau memang tadi baca Al Quran khatam seumur hidup, sehatam eh, sebulan sekali. Minimal kita ini khatam baca terjemahnya Al Quran orang khatam seumur hidup sekali, minimal. Siapa yang pernah membaca Terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir Selesai Sekali Takut riak ya Satu Satu orang Padahal dua Tiga Pas Empat Lima Coba, 6, 10 Kalau 10 orang berapa persen coba? Dari sekian hadir berapa persen? 1 persen Kalau yang hadir 1000 orang 10 orang berarti 1, iya Yung, eh 10 ya 1 persen Iya, 1 persen Coba ingat 1 persen Jangan-jangan Seperti yang saya katakan disini ada yang gak punya kurang Terjemah <terjumlah. terjumlah>. Jadi coba bisa panjenengan Bayangkan usia sudah 60 tahun. Usia sudah 70 tahun. Usia sudah 50 tahun. Selama 50 tahun belum satu kali pun membaca terjemahan Al-Qur'an sampai selesai. Tragis. Apa? Tragis. Terus gimana Ustaz? Sempatkan. Ya. Yeah. Tidak kurang misalnya satu hari satu halaman. Satu halaman Al-Qur'an besarnya sekitar segini. Satu halaman. Kenapa berat membaca novel Coping Hole sampai berapa berapa jilid? Oh, per jilid Atau membaca koran Koran Koran ada enggak koran ukurannya segini? Koran kan gede. Iya enggak? Berapa halaman? 24 halaman. Bisa dibaca semuanya. Halamannya gede-gede kayak gitu. Terjemahan Al-Qur'an sekecil ini satu halaman enggak bisa? Subhanallah. Maka mari ya, kita luangkan waktu kita. Kita jadikan Ramadan ini sebagai titik tolak kita untuk memperbaiki diri kita. Yang belum bisa baca Al-Qur'an, yang baca Al-Qur'an yang belum pernah menghatamkan Al-Qur'an, khatamkan Al-Qur'an yang belum pernah membaca tafsir Al-Qur'an, terjemah, baca itu diharapkan ini sebagai start jangan sampai Ramadan, setelah itu bubar. enggak, ini start kita nanti seterusnya, kita sudah terbiasa menikmati khatam kalau misalnya kita terus khatam Al-Qur'an dan juga membaca terjemahannya kesyukur-syukur, taf tafsir kalau perlu mulai dari suratan yang biasa panjenengan baca di dalam salat-salat yaitu biasanya juz juz amma. Ya, kalau perlu itu. Ya, kalau memang kita berat dari Al-Baqarah, ya, karena Al-Baqarah kan ora rampung-rampung yo. 255 atau 250-an ayat lebih ya, 200 berapa ya? 200 berapa? 80, 286 Ayat Dua jus setengah itu kan Rampung-rampung oh ya Kalau misalnya baca Anas An nah, Alhamdulillah rampung Terjemahan Anas An Alibahit Karena itu kan lebih apa ya Lebih semangat gitu Lebih semangat dan kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa atuubu ilaiik wassalamu alaikum